Bidara bisnis ada 10 orang yang tiap orangnya diberi uang 100 dolar, ya jadi 1 juta rupiah kira-kira, dan disuruh belanja untuk membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Ini dalam percobaan eksperimental ya. Nah 10 orang yang lain juga diberi 100 dolar dan dia diberitahu untuk pergi ke mal dan belanja barang-barang kecil tapi untuk diberikan kepada orang lain. Jadi diberikan kepada saudaranya, ibunya Barang-barang kecil, perni-perni apapun Dua kelompok ini dilakukan di antara percobaan-percobaan psikologi yang lainnya Disuruh memberikan hadiahnya kepada orang lain Dan sebagian disuruh memberikan hadiahnya pada diri sendiri Yang tidak mereka ketahui adalah Mereka diukur nilai kebahagiaannya Sebelum acara itu Dan beberapa hari setelah acara itu Ternyata dibuktikan bahwa Orang yang memberi uang atau barang Atau sesuatu kepada orang lain Justru yang jauh lebih berbahagia Daripada orang yang membeli untuk dirinya sendiri Nah ini menarik sekali Ternyata manusia itu ketika memberi sesuatu Dia mendapatkan kebahagiaan dalam dirinya Dan bukan hanya kalau beli pada untuk diri sendiri Tapi untuk orang lain justru itu Yang membuat kita merasa bahagia Sebuah riset sederhana menunjukkan Bahwa kebahagiaan itu ditunjang oleh 5 hal Yang pertama tadi memberi Yang kedua ternyata belajar Nah saya termasuk orang yang relatif bahagia Karena selalu belajar Dan merasa bahwa kita dapat memenuhi curiosity, rasa keingintahuan kita, dan itu menimbulkan kebahagiaan. Yang ketiga adalah kemampuan kita observe, atau mengamati kejadian di sekeliling kita dengan sadar dan baik. Ini ternyata juga menimbulkan kepuasan dalam diri kita sendiri. Kenapa orang-orang itu suka duduk di kafe sambil diam memandang orang itu ternyata menimbulkan kebahagiaan. Riset menunjukkan, ya. Dan yang keempat adalah be active. Ya. Orang yang berolahraga, senam, main uh, skydiving, bahkan yang hiking, Ya, orang yang melakukan Bukan olahraga apa, bersepeda ya Ini ternyata menjadi bahagia Karena dengan bergerak, kita itu mengeluarkan energi Dan tanpa sadar, kita akan merasa baik Merasa bahagia Dan yang terakhir adalah connect Ketika kita berkomunikasi dengan orang Ketika kita berdiskusi Ketika kita berfacebook Ketika kita BBM ya Ini ternyata koneksi ini Social connection antara kita dengan orang lain Ini tanpa sadar menciptakan sebuah rasa Kebersamaan, ikut serta dengan orang lain Dan membuat kita merasa Begia. Mitra bisnis ternyata kebahagiaan bukan sesuatu yang mahal, bukan berada pada jam tangan Rolex yang mahal, bukan berada pada makanan yang harganya ratusan ribu, tapi hanya pada hal-hal sederhana seperti kita memberi, belajar, memantau atau mengawasi kehidupan aktif dalam melakukan olahraga ataupun kehidupan kita sehari-hari dan connect atau bersama atau engage ya, dengan orang lain. Ternyata kebahagiaan berada pada hal-hal yang sangat sederhana sekali dalam hidup kita. Terima kasih mitra bisnis saya Tanah Disantoso dengan Business System, Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.